Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mantap ya ambilkan ilahi insyaallahabat Kaum yang dirahmati Allah pendengar tercinta Radio al -Um, 102,5 FM di manapun berada alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore ini kita bisa bersua kembali bisa bertemu kembali di kajian yang insyaallah memberikan manfaat bagi kita semuanya yaitu kajian rukyah ya sar saria yang sudah kita habiskan kita jelaskan uh, kita pelajari bersama-sama beberapa bab sebelumnya dan yang terakhir yang uh, sudah kita bahas adalah tentang tasakul jin tentang penyerupaan jin penjelmaan jin yang kita sudah pahami bahwasanya jin itu mampu menyerupai segala bentuk termasuk manusia, hewan, ya, binatang ya semuanya itu bisa karena itu berhati-hati untuk melihat dan me menghukumi uh, penampakan itu semuanya itu tidak lain adalah jenama jin yang uh, karena ulah dari tukang sihir dukun dari antara mereka yang mampu uh, mengkondisikan Jin-jin yang jadi peliharaannya, jadi anak buahnya dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan ritual Sehingga tampak kelihatan berbeda dalam bentuk aslinya Yang itu e, mengikuti mitos keyakinan masyarakat setempat Jadi masyarakat meyakini e, tentang adanya pocong, gentayangan ya, Maka muncullah e, jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk pocong dan seterusnya dan itu semuanya sudah kita bahas baik dalil-dalilnya dari Quran maupun dari Sunnah ya dari Sunnah dari kejadian yang pernah ada pada masa Rasulullah itu pun sudah kita bahas yang penting dari bab sebelumnya yang kita ambil faidah bahwasanya Jin itu bisa menyerupai bentuk manusia apapun bentuknya ya karena itu hati-hati ya. dia hanya bisa tidak bisa menyerupai uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu uh, mari kita luruskan akidah kita jangan sampai kemudian hanya karena ada penampakan seperti Sunan Kalijogo <tuh> atau penampakan tentang Syeh atau tentang Romoyai dan seterusnya tokoh-tokoh yang kita kagumi kemudian kita klaim itu sebagai rohnya kemudian kita yakini dia mengikuti, mendukung, memberikan kekuatan, wangsit, petunjuk dan seterusnya yang itu semuanya adalah tipu daya setan ya dan itu semuanya kita dah bahas itu bagian dari bab tasakul. Jadi manfaat terbesar dari bab ini adalah selamatnya kita-kita dari ibadah kepada Allah ya dari penyimpangan ibadah kepada Allah, Kepada bangsa jin, setan yang menyerupai bentuk-bentuk tokoh-tokoh yang dikagumi dan ini sudah kita bahas uh, minggu yang lalu insya Allah. Sekarang kita ganti bab baru. Jadi mohon uh, untuk diikuti bagi pendengar kaum muslimin yang berbahagia untuk uh, acara rukia ini karena sekali lagi saya kita tekankan bahwasanya rukia ini tidak hanya untuk Bagi mereka yang jadi rogi Mau menjadi perugiah Tetapi yang lebih penting adalah Bagi kita semuanya Agar selamat dari tipu daya setan Agar selamat dari Gangguan setan dan jin Agar selamat dari sihir dan seterusnya Jadi ikuti terus Kajian ini insya Allah akan berikan manfaat besar Insya Allah ya. Kemudian kita lanjutkan Sekarang pada bab hal jin Mukallavun. Apakah jin ini Mukalaf artinya Mukalaf itu dibebani tanggung jawab untuk ibadah kepada Allah. Jawabnya na'am, al-jinnu mukallafun bi taqalifi asyriyati kal insi tamaman. Jadi jin ini dibebani tanggung jawab beribadah sesuai syariat eh sebagaimana manusia secara sempurna diberikan eh, beban kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT Dasarnya Ibnu Abdul Barr rahimallahu al-jin indah jamaah jin itu menurut jumhur ulama mukallafun wal mukhatabun liqa li ta'ala ya ma'salu jinni wal insi alam ya'tikum rusulu minkum yakusunna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa ayyumikum hada Dan menurut jumhur ulama mayoritas ulama berpendapat jin itu mukallaf artinya diberi beban tanggung jawab Kewajiban beribadah kepada Allah Dan ini sesuai dengan khitab, ya, Artinya apa? Ketika Allah bermiman Dan itu ditujukan pada uh, Bangsa jin Yaitu uh, dalam surat <coughs> Surat Al-An'am Ayat 130 Allah menyatakan rojim, Ya maksaro jinni Wai bangsa jin wal insi, Dan manusia Alam ya'tikum tidakkah telah datang kepada kalian rasulun, utusan-utusan Mingkum dari kalian Ya kusuna alaikum Yang mengisahkan atas kalian Yang membacakan atas kalian Ayat-yayat-ayatku wa dirunakum Dan memperingatkan kalian Liko ayam mikum bahada, Pada pertemuan hari ini Ini adalah <tuh> menunjukkan bahwasannya Bangsa jin itu muka Ya Karena ada kata-kata Yakusu alaikum ayati, tidakkah aku bacakan atas kalian ayat-ayatku Wayun dirunakum liko ayamikum dan aku peringatkan tentang akan adanya pertemuan hari ini. Walikolita ta'ala begitu juga dengan Firman Allah swt. Fabi ayi Allah irobi kumatiqatiban, ya dan terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak engkau dustakan? Dari sini para ulama memberikan apa hujahnya? dalilnya bahwasanya uh, jin itu mukalaf, artinya mukalaf itu ya seperti kita ya wajib beribadah kepada Allah, menyembah Allah swt dan tidak menyembah yang lainnya. berkata ya, kolakoh di Abdul Jabbar wakwulloh, la naklamu hilafan baina alinador an anal jin mukalafun. Ya. Beliau menyatakan begini, la naklam tidak kami ketahui hilaf perbedaan baina ahlin nadar para ulama itu. Jadi ya, ada yang hilaf. Beliau tidak tidak mengetahui kalau ada perbedaan Artinya semua sepakat bahawa sahaja anal jin mukalla, bahawa jin itu mukalla. Ya, Wakola Subuki fi fatwa ya dia berkata, berpendapat, berfatwa ya Subuki ya faing kulta jika ditanyakan, jika kamu katakan inna mukalla pun bisa fi asli ilman atau fi kuli say jika Dikatakan, jika kau katakan Inaw sungnya mereka itu mukalaf Dengan syariat Rasulullah SAW Itu pada pokok iman Atau pada segala sesuatu Ini pertanyaan Dijawab, balbikulisai Bahkan tidak hanya pokok keimanan saja Tetapi semua yang disyariatkan Semua yang disyariatkan oleh Allah Kepada Rasulnya Itu juga disyariatkan eh, Ya Rasulullah Diberi syariat Dan itu syarat itu tidak hanya untuk kita untuk manusia tapi juga bangsa-bangsa jin. Lianau idza sabada anau ayy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihim. Karena salah tetap bahasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk mereka. Ya sebagaimana Rasulullah itu kama huwa mursalun ilal lilain sebagaimana Rasul itu juga diutus kepada bangsa bangsa manusia. Jadi Rasul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada manusia pada kita begitu juga ditulis pada bangsa Jin ya tadi itu salo, jini, wal, insi. ya ma salat Jin walinsi itu menjadikan dasar wadat watu amatun jangan dakwah ini berlaku untuk umum jadi berlaku untuk manusia dan berlaku untuk Jin juga wasariat watu amatun syariat juga berlaku umum berlaku untuk manusia dan juga untuk bangsa Jin semuanya itu menerima daul rasul dan wajib tunduk da kepada syariat Rasulullah SAW Kalau tidak ya kubur Ya bisa kafir pelakunya. Jadi lazumul jami'at takalif ya. Allati tu jadu asbabuhu ilayakum ajarulun ala taksisihi baduha. Jadi wajib bagi mereka seluruhnya itu eh, mengikuti kewajiban apa yang, yang yang diwajibkan oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW alaihi Ya. Jadi mereka diwajibkan seperti halnya kita diwajibkan untuk mengikuti syarat rasul tanpa ada pengecualian. Nanti kita akan lebih jelas ya setelah kita habiskan bab ini. Seperti apa bentuk kewajibannya? Ya, kewajiban bangsa jin kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Fanakun innahum yukhibu alaihim shalat. Innahum wajib alaihim shalat dan zakat. Inna malaku nisaban nisaban bisuruti walkhajwa saum wa ramadon wa goiruha minal wajibat wa yukrimu alaihim kullah kullu haromin bis syariah. Fanakul ya. maka kami e, katakan ya. <tuh>. ya. Innahum iya cipu alaih sesungguhnya mereka itu diwajibkan solatah. Ternyata bentuk taklifnya itu bebannya itu kewajibannya adalah wajib sholat, wajib zakat dan zakat e, ini bagi yang mampu yang menisobnya itu sudah terpenuhi walhaj dan juga haji jadi bahasa cina ada yang haji Iya kalau muslim itu wajib haji bagi yang mampu wasa mu ramadan dan sudah lagi ini bulan ramadan Bahasa cina juga ada yang wasa ramadan bagi yang muslim itu diwajibkan Wajibat dan uh, yang lain-lainnya Dari yang apa yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Begitu juga uh, pengharaman dari segala hal yang diharamkan oleh syariat Itu pun juga berlaku untuk bangsa jin Kalau zina itu haram, ya haram bagi bangsa jin Kalau khomer itu haram, ya haram Meninggalkan sholat itu dosa, ya berlaku dosa Itu semuanya berlaku penuh kepada bangsa jin ini manfaatnya besar kalau kita bisa memahami seperti ini Kalau ternyata Jin ini diberikan Taklip sama bagi manusia Maka e, Ini sangat dianjurkan ya. Sangat ditekankan Bagi seorang perukia Untuk e, menomersatukan ya. Ketika teknik rukia, merukia Itu Dalam merukia itu Targetnya itu bagaimana jin yang masuk Di dalam tubuh manusia itu Bisa mendapatkan didaya keislaman Termasuk kena sihir sekalipun Itu sangat e, Sangat dianjurkan Kalau bisa kontak Dialog sama jennya Jennya masuk Islam itu luar biasa Dari bab ini itu Tujuannya seperti itu Kalau kita sudah tahu jin ini mukalaf ya, Dibebani, diwajibkan untuk beribadah pada Allah Maka kalau kita merugiah Itu jinnya kita ajak masuk Islam Itu seperti itu Kalau menerima masalah ini itu akan membuat aman bagi e, orang yang diganggu insya Allah seperti itu akan keluar dan tidak akan ganggu lagi seterusnya itu seperti itu ya beda lagi kalau kemudian asal cabut asal keluarkan gitu ya kemudian jenya marah terus suatu saat juga mencari apa e, timing waktu celah untuk bisa masuk karena dendam dan seterusnya itu sangat memungkinkan karena itu kalau teknik rukyah yang ya, yang yang ada di dalam kitabnya Sheikh Waktu Tuasalam Bali dan kitab-kitab yang lainnya itu uh, apalagi menunjuk pada kitabnya Sheikh Muhammad uh, Dokter Muhammad Asad Khan ya, itu di kitab Kuwait Arukyah itu sangat penting pasalnya Arukyah itu dakwah ya rukyah itu adalah dakwah terlebih dahulu ya harapannya tadi itu kalau jinnya bisa masuk Islam, itu bisa mengajak jin-jin yang lainnya masuk Islam sehingga terus meminimalisir gangguan kepada manusia, itu harapannya. Sekarang kita lanjutkan eh, kaitannya dengan bab eh, jin mukallaf ini. Aqaid jin wa tuhum ya. Akidah jin keyakinan-keyakinan jin dan agama mereka. Al-jin nuqul insitamaman ya fi hadha annahiya ya ini sempurna seperti manusia dalam masalah akidah dan keyakinan dalam beragama fa minhum di antara mereka muslim di antara mereka juga nasroni wal yahudi bal balin eh, bahkan inna muslimihim sesungguhnya di antara jin muslim mereka kamu selimil insi ayton seperti jin Muslim manusia juga sama ada yang kodariyah ada siyah ada alul ada alul bidah wajru dalik waminhum dan ya ada ada ada ya seperti diantara kita itu ada yang keyakinannya kodariyah ya ada yang jabariyah ada siyah ada alul ya kalau ada aliran sesat, seperti ya, ada Ahmadiyya, Ya ada jin Ahmadiyah itu ada. Ya ada juga Darul Hadis itu ada. Itu semuanya ada, ada Alus Sunnah, ada Alul Bid'ah ya. Ada yang suka wirid-wirid bid'ah, ada yang suka tarekat, ada yang suka tasawuf. Itu ada semuanya, sama seperti manusia. Ada yang kejawen itu, ada yang ada yang jin liberal itu mungkin ada juga itu yang sekuler liberal itu ada itu. Karena sama dengan manusia secara sempurna Bahkan di antara mereka Ada yang menyimpang Ada yang maksiat Ada yang takwa Ada yang fajir Ada yang berbuat jahat Sama seperti manusia ya, Ada yang preman Ada yang pasik ya, Ada yang mungkin ya, semacam macamlah Itu semuanya adalah bangsa Bangsa jin Yang sama ya, dengan kondisi keagamaan kita Ya sebagai manusia yang wajib beribadah kepada Allah. Wa qad akhbarallahu ta'ala anhum annahum qalu Allah telah mengabarkan tentang mereka ketika mereka menyatakan wa anna minna dan bahwa di antara kami as ada yang soleh Jadi bangsa jin ini sudah menyatakan di hadapan Allah dalam surat jin ayat 11 ya. Kawan Muslimin yang diromhati Allah mohon dicek ya surat Jin ayat 11 dibaca artinya itu wa anna minas as-solihun dan diantara kami ada yang soleh wa minadu nadalik dan diantara kami ada yang tidak soleh kunatoro ikon kidada diantara kami toro ikon kidada ma makna torikon, toro ikon kidada apa yang dimaksud dengan toro ikon kidada dijawab oleh ibnu Abbas paman beliau paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kunna ikon kidata itu maksudnya Minal mu'minin, minal mu'min Wa minal kafir Artinya ada yang mu'min, ada yang kafir Jalannya itu berbeda-beda Kunna ikon kidata itu artinya Jalannya berbeda-beda Ada yang kafir, ada yang mu'min, ada yang fasik Ada yang macam-macam di, di, Dijelaskan tadi itu sudah ada Kedaria, ada si'ah, ada sunnah, ada albita Dan seterusnya Ya, Ada yang jaduk damat, ada yang ustad Ada yang, ya, ada yang santri, ada macam-macam dan Ada yang da'i, ada yang preman Ada yang fasik, ada yang ahli maksiat Semuanya sama Ada yang pintar, ada yang bodoh Ada yang ngerti agama, ada yang jahil dengan agama Ada yang ahli sunnah ngerti sunnah rasul, mengerti sunnah rasul Ada yang sukanya bita-bita ah, ah, Dan seterusnya Itu semuanya kunatoro Ikon kita dah masuk dalam arti kunatoro ikon kita dah Masing-masing kami menempuh Jalan yang berbeda Ya, ini di dalam surat Jin ayat 11 Jadi bangsa jin itu Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh Ada yang toleh Ada yang tidak soleh Kala ibnu Tamiya Ay madahib satta Madahibun satta Keyakinan mereka berbeda-beda Pendapat mereka itu banyak Al-Muslimun, ada yang muslim Wa kufar, kuf kafir Wa al wa al dan seterusnya Jadi seperti yang dijelaskan di awal Ya bermacam-macam keyakinan bangsa Jin. Hal mukminu Jin saya tulis aljunnah. Ya, ini sekarang ganti topik lagi satu. Apakah bangsa Jin itu masuk surga? Sebelumnya dari bab aljin mukalaf dan keyakinan atau keagamaan bangsa Jin itu kita bisa ambil faedah Kalau seandainya ada proses rugyah ini tolong ya bagi rugi, bagi semuanya saja yang belajar rugyah. Kok ada jin ngaku nyamuk muslim itu pastikan fasik, pastikan fasik meskipun dia itu bisa membaca ayat kursi itu hanya gedak saja, itu hanya nakut nakuti saja. Bagi yang tidak berpengalaman Soal selalu ini muslim. Padahal itu jin fasik saja. Jin fasik itu dibacakan ayat tetap sakit. Dia menipu itu. Dan ini kasus banyak kita tangani yang seperti ini banyak bahkan ya kaum muslimin ya pendengar radio tercinta alumni dimanapun berada kalau misalkan saya sebutkan ada kasus uh, mereka yang uh, hafidoh wanita yang hafid kesurupan itu kan kaget itu nanti itu legendnya itu juga apal Quran itu Kok bisa saat dia Wanti panjang penjelasannya Kalau ada yang tanya tak jelaskan Kalau tidak ya cukup saya Sampaikan beritanya saja itu. Jadi intinya jin itu Kalau ada yang kena jin Masuk di tubuhnya ada gangguan jin Kok kemudian dia seolah-olah masuk Islam Beragama Islam itu hanya tipu daya saja Jin-jinnya jenis-jin yang fasik Yang bitah Kalau betul-betul beriman kepada Allah Jin itu tidak mungkin masuk di tubuh manusia Itu prinsipnya begitu kalau ada jin kok masuk di tubuh manusia kemudian dia mengatakan wali, mengatakan rohnya ini tuh langsung saja diyakini pasti itu setan. Meskipun dia bisa baca kursi, bisa baca surat ini dan surat itu tipu daya. Itu wajib harus diyakini. Kalau tidak ya enggak bisa ngeroki. Ya. Di sinilah loh yang banyaknya itu masyarakat awam tertipu di sini juga yang kebanyakan Yunusaiu ya saya sampaikan banyak kiai yang yang salah kalau sudah disalami bisa bacaat kursi itu Muslim tidak yang Muslim tapi Muslim yang Muslim Pasik itu menipu ganggu dan uh, siapapun bangsa Jin yang masuk di tubuh manusia apakah dia itu tadinya benar kata sampai dia itu yang taat pada Allah kok masuk di tubuh manusia saat itu dia dolim jadi saya ulangi, saat itu dia dolim dosa Karena itu kalau dibaca kan ayat sakit Iya sakit Dia kena hukum Hukuman dari Allah Karena masuk nyilisi dolim Tempatnya itu bukan di tubuh manusia Jadi Ini penting sekali dari bab ini ini. Jadi, kalau sudah tahu ya Jangan gampang tertipu Kalau ada jin yang aku muslim Nah ini kalau kita hubungkan dengan bab sebelumnya Tasakul itu betul-betul cocok sekali jadi jangan sampai tertipu dengan penampakan jin ya pakai jubah, pakai serban, kemudian bercahaya, terus itu dianggap rohnya wali bukan itu setan itu jin itu jin yang mendomendu jilbo yang menyerupai ya sosok yang dikagumi oleh orang yang ibadah itu lo kok bisa datang seperti itu iya kadang banyak sekali umat Islam yang terutama yang, ya ya banyak lah ya ini Tolong jangan salah paham kalau sebutkan ya, Saya ini kan uh, ya Banyak punya teman dari kalangan pondok Yang yang mengalami Kasus seperti ini Yang, yang mengklaim bahasanya uh, Didatangi Rohnya wali ini, rohnya ini Itu adalah jin semua Ya ini bukan teori Tapi ini sudah kenyataan Yang kita uh, hadapi Di lapangan, jadi kita bisa Buktikan kalau Ya roh yang aku misalkan Sunan Kalijogo itu <tuh> adalah cilmaan uh, jin itu sudah sering kita hadapi yang seperti ini jadi jangan sampai uh, tertipu lalu timbul pertanyaan lalu jin-jin soleh itu di mana tempatnya ya seperti halnya kita kalau umat Islam yang akidahnya benar keyakinannya benar ya, tempatnya sukanya di masjid. Masa ada orang KTP-nya Islam, aku Islam, tempatnya di diskotik. Ini masalah itu. Itu kan penyimpangan. Jadi jin sholat itu ya di tempat yang sholat yang benar, tidak di tubuh manusia. Kalau di tubuh manusia jelas pasik itu. Apalagi kalau ada jin tidak ikhlas menyembah Allah, menggambar kepada manusia. Jadi hadamnya manusia itu jelas pastikan setan itu. Jangan tertipu ya kamu muslim yang mendengarkan acara ni. Ini ini tema yang penting. Jadi Jangan sampai tertipu Jangan jangan kemudian juga ada sobat Tidak ah, percaya itu kan omongannya Jangan Ini ini sudah Kita buktikan berkali-kali Kalau di total kita terjun di dunia rukia itu 12 tahun jadi Sampai ngapal hatam Kasusnya itu saat seperti ini Jadi tidak hanya teori yang kita kuasai Tidak hanya kitab yang kita kuasai Tapi pembuktian di lapangan Dan banyak tidak hanya satu dua yang tersesat dengan kasus-kasus seperti ini Sudah tidak terhitung Mereka yang ya Alhamdulillah bisa kita luruskan akidahnya Dari dari tipu daya setan Yang menjilma dalam bentuk ini dan seterusnya Jadi Jin yang soleh ya tempatnya Di masjid Jin yang soleh tempatnya ya Di tempat-tempat <tuh> yang suci Bukan di sampah, di kotoran Ya sebagaimana tempat-tempat yang Disukai jin kemarin Yang sudah kita bahas ya Termasuk di kamar mandi dan seterusnya termasuk jin-jin e, yang tidak taat itu berada di rumah yang di situ banyak patungnya banyak gambarnya banyak jimatnya itu justru bukan malah malaikat yang masuk malaikat tertahan tidak mau masuk di rumah kita yang banyak e, patung, gambar dan seterusnya itu kan sudah kita bahas minggu yang lalu gitu ya e, e, bagaimana rumah kita agar steril dan dimasuki malaikat yang yang secara singkat ya malaikat tertahan Ya, tidak mau masuk rumah kita gara-gara ada patung, ada gambar-gambar makhluk hidup, ya manusia dan jin, lukisan atau foto-foto artis itu, di tanggalan-tanggalan itu, atau jimat yang dipaku raja itu di atas gawang-gawang pintu, di pojok-pojok rumah, termasuk termasuk ini apa? kupat ya, termasuk apa namanya? Ya, lepat apa ja apa? Ya itu itu itu kan biasa itu orang Jawa naruh di situ itu. Itu semuanya ya, di pojok-pojok itu semuanya justru malah mereka dah kan mah masuk ini ini waloi hak ini bu, ya, pak bapa ibu muslimin yang mendengarkan acara ini ini hak jangan sampai tertipu jangan jangan insya Allah ya kalau Allah mudahkan senang depan insya Allah kita akan bahas tentang raja <tuh> tentang raja supaya tidak ada subat wah itu kan dari kiai tidak susah kita sudah uh, buktikan di lapangan ya, itu semuanya penyimpangan penyesatan. Saya terhadap manusia, termasuk yang, yang yang wajar manusia itu kan tidak ada yang sempurna, kiai salah itu kan juga bisa, manusia, santri salah juga bisa, saya pun juga bisa salah, semua bisa salah. Karena itu rujukan dan sunah kembali pada Rasulullah, kembali pada sahabat, pada tabiin, tabiin, tabiin dan seterusnya. Karena itu yang terbaik, generasi yang terbaik. Kalau itu tidak ada, tidak apalagi ada makna-makna arti raja yang lain yang di dalam raja itu tidak bisa dimana itu bisa penyembahan kepada jin dan nanti insyaallah kalau ditakdirkan apa ada kemudahan ya besok kita akan bahas tentang raja dan jimat itu insyaallah seperti itu jadi ini kaitan dengan bab e, jin apakah itu apa mukalaf apa tidak dan aqidah e, e, bangsa jin dan keyakinan keagamaan mereka jadi faedah yang kita dapatkan bahasanya diantara bangsa jin itu ya ada yang seperti manusia seperti kita, yang ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah dan seterusnya, ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang ketatanya ya kalau arsalat itu ya ada yang bolong-bolong dan seterusnya, ada yang tidak salat sama sekali, bahkan ada yang pki sekalipun ada itu, ada yang ateis yang tidak kenal agama, yang kafir. Kadang, kalau, kalau kita kadang ngerukia itu. Ya, dia minta diterangkan selama usai Islam apa itu Islam Ustaz? Tolong jelaskan ke saya. Saya ditutupi informasi tentang Islam ulimbah nenek moyang dulu itu banyak kita kan pernah ya, sering ya rukiah di Banyuwangi ya, yang pusatnya mistik itu. Itu banyak jin dari Bedul. Dari Bedul itu dekat dengan alas Purwo yang masuk ke tubuhnya mahasiswa yang kemudian kita rukiah dan alhamdulillah jinnya itu masuk masuk Islam. Dari Bab ini, kaya, kaya, bab, bab uh, pembahasan dalam kitabnya Sewa Ketatussalam Bali ini Itu fungsinya bagi seorang perukia Itu menjadikan motivasi bahasa, bahasa jin ini harus diajak untuk Menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Jangan langsung kemudian diusir uh, Disakiti begitu Tidak Kecuali kalau kemudian ngeyel tidak mau masuk Islam Kita bacakan ayat kemudian terbakar nah, Itu salahnya sendiri, itu hukuman dari Allah Tapi awalnya kita ajak dia untuk masuk Islam bahkan di tengah-tengah dia kesakitan gitu kita tauri Islam jadi ini penting bahwa ya, Islam ini betul-betul ya rahmat alamin bagi bangsa Jin pun juga seperti itu jadi kalau Jinnya sudah masuk Islam itu kan tidak ada dendam pada perukiannya atau yang dimasuki begitu loh termasuk kalau kasus sihir itu biasanya gitu kadang kita uh, rukia itu kontak Jinnya ngomong macam-macam itu kita luruskan keyakinan yang salah alihab ini bedanya besar ya, termasuk juga meluruskan kalau seandainya ada yang mondok di kalangan santri-santri kok kemudian mengklaim dikuti jin yang muslim itu itu salah itu setan muslim setan yang muslim setan yang fasik ya jin yang fasik ya bukan setan ya tapi jin yang fasik ya kadang-kadang ya, bisa juga setan yang kemudian menipu seolah-olah tampak orang suci orang yang muslim itu padahal jin muslim ya tapi padahal itu adalah itu ya setan, ya. dia tidak punya keyakinan sama sekali terhadap Allah, bahkan menentang. Ya. Tadi pagi juga ada yang seperti itu, ya. ada jin yang ngeyel, yang bertanduk tadi itu sempat ada dialog sama orang yang eh, apa sudah kemasukan jin. Ya. Jadi ini eh, makin memperjelas ya eh, aqidah kita bahwasanya kita meyakini eh, jin itu ada yang soleh, ada yang eh, tidak soleh dan seterusnya. Uh, saya kira itu Karena waktu kita ini singkat Jadi ya, saya tidak lanjutkan di bab Hal mu'min Hal mu'min jannah Apakah jin yang mu'min Masuk surga, karena mengingat Sudah banyak pertanyaan yang masuk Apalagi yang kemarin juga masih hutang pertanyaan Jadi mungkin dialog aja Di dialog, aja di sesi tanya-jawab nah, Insya Allah uh, Kekurangan bab uh, Selanjutnya kita selesaikan di Kajian Senin Malam, Insya Allah. Alhamdulillah kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi ah, tadi, Ustaz. Ya, ya, ya. Uh, insya Allah ini akar. dari Bapak Imam di Jabung, Ustaz. Oh iya. Bapak uh, ya, Bapak Imam. Ini pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan mimpi bertemu dengan wali-wali dengan Kiai? Karena saya hampir mimpi didakwai disuruh ini itu apakah dilaksanakan atau diabaikan. Ya Eh <tuh> uh, barakallahu fiik ya. Mudah-mudahan Bapak Imam ini kalau tidak salah nih Bapak Imam pernah bertanya tentang masalah raja ini ya. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati Bapak Imam. Sentiasa melindungi dari tipu daya setan jin dan seterusnya. Ini pertanyaan yang bagus yang terkait dengan masalah penjelmaan jin uh, setan terhadap tokoh wali atau kiai. Jadi kalau eh, ada proses tipu daya seperti itu, yang pertama kembali kepada sunnah dulu. Jadi bapak imam ini harus melindungi diri ya dengan eh, bacaan, dzikir, doa sebelum tidur. Misalkan adab-adab eh, sebelum tidur itu yang disunahkan asal wudhu dulu, kemudian membaca doa maghur. Terus baca ayat kursi kemudian baca al-ikhlas al-falak annas saat baca al-ikhlas al-falak annas jadi ini ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama bagaimana kita supaya tidak terus diteror dengan itu ya caranya tadi itu wudu kemudian baca doa mau tidur kemudian baca ayat kursi ini semuanya ada dalilnya ya Pak Imam ya dan kaum muslimin semuanya mendengarkan ada dalilnya ini saya sebutkan ringkasnya saja Uh, kemudian baca alif falak anas artinya ada dalil itu ada petunjuk dari rasulullah bukan buatan saya bukan racian saya bukan lo ya jadi itu paling penting di sini justru dari situ uh, termasuk termasuk yang ngaku muslim ngaku wali ngaku kiai itu nanti ketakutan karena yang paling ditakuti oleh setan oleh jin adalah uh, doa dzikir yang diajarkan oleh rasulullah saw itu paling takutin nanti itu ada bab di kitabnya Syaikh Watton Bali menyebutkan hal itu gitu ya jadi kembali kepada bacaan atau doa, dzikir, mau tidur yaitu wudhu dulu nih pak Imam ya terus kemudian e, baca doa mau tidur baca Al baca Al Ikhlas Al Falak Anas An saya ulangi ya Al Ikhlas Al Falak Anas An ya jenengan tiupkan ya di telapak tangan kemudian usapkan ke wajah kemudian kepala, terus kejur tubuh yang tersentuh sampai kaki. Nah Itu diulangi tiga kali. Jadi membaca lagi Al-Ikhlas ke telapak tangan, al-falak, ke anias, terus ditutupkan di, di kedua telapak tangan, disuapkan wajah lagi, usapkan ke kepala, kemudian ke anggota badan seluruhnya sampai ke arah kaki. Itu tiga kali. Kalau Uh, ngikuti sunah rasul lagi jangan miring ke kanan ya bertumpuan dengan telapak kanan itu tidur kemudian kalau tidak bisa tidur ya baca istighfar ya tikir-tikir yang lainnya sampai bisa tidur nah kalau masih juga diteror oleh bangsa jin jangan bisa rekam nanti suatu saat ya ayat-ayat rukyah -ayat yang bisa kita Biasa jadi jedah kajian ini itu bisa direkam ya sebetulnya kalau ada pertemuan Itu bagus itu Bisa di Al-Um ya, Bisa di Masjid Kolbun Salim Itu bisa ketemu Biar lebih jelas bagi Pak Imam ya. kita beri, Bisa kita beri kopi ya Kopi ayat-ayat rukyah Yang itu nanti bisa diputar Ketika mau tidur di rumah Nah apa manfaatnya itu Loh, Itu kan sudah baca doa Masa kita masih di Ganggunda Jadi ada jin yang di luar Ada jin yang ada di dalam tubuh Nah yang di dalam tubuh itu tereksekusi dengan doa doa tadi, tapi yang di luar itu kan belum, nah, itu bisa diputar dengan ayat ayat rukyah tadi itu. Kalau itu dilakukan terus, insya Allah mimpi mimpi itu akan hilang, akan sirna. Yang kedua, e, jin ngeyel ganggu, itu karena ada sebab. Misalkan dia neror nerror ya dalam bentuk mimpi minta ini dan itu, itu karena jin itu tahu kita masih punya kelemahan kita masih bisa dia bisa saja ragu dengan kehadiran wali atau kiai yang ini dan itu karena sebelumnya mungkin ya tadi itu masih baru saja rujuk dengan yang benar ya tadinya salah dan susunya jadi dia tetap me menteror eh, Bapak Imam supaya Bapak Imam kembali pada keyakinan sebelumnya ya, itu wajar ya. karena sebelumnya sudah Berhasil menipu pak Imam Kemudian dia tidak melepaskan pak imam begitu saja itu sudah biasa yang seperti itu jadi tidak usah takut dan tidak perlu mengikuti instruksinya bahkan harus menyelisih instrusnya dan kalau pak imam itu mendapati mimpi yang tidak enak ya dengan didatang ini itu ya harus mengikuti sunnah rasul Berludah bangun ya berluda sebelah kiri ya, membaca tawad dan berluda sebelah kiri tiga kali InsyaAllah tidak akan terjadi Dan wajib tidak akan terjadi Kecuali kalau kita ragu dengan petunjuk Rasulullah Kita tidak yakin ya itu bisa terjadi Jadi kalau ada instruksi dari uh, Wali, dari kiai yang muncul dalam mimpi Itu jangan diikuti Dan uh, harus tegas harus yakin Itu jin, itu seton ya, Yang tidak boleh diikuti Itu menyesatkan Karena Islam sudah sempurna Tidak butuh petunjuk lagi dari kamu disuruh ini disuruh ini enggak. Kalau kalau itu diikuti pertanyaan muncul Bapak Imam. Itu jenengan lakukan karena Allah atau karena jinnya. Lah kan gitu kan. Nah, kalau karena Allah enggak juga ada perintah dari jin atau dari wali kan salah. Padahal amalan itu baru diterima oleh Allah kalau ikhlas karena Allah dan yang memerintahkan Allah, yang memerintahkan juga Rasulullah mengikuti tata cara yang diperintahkan oleh Allah dan rasul Kalau ada jin Kemudian muncul dalam mimpi ngaku nyawali, ngaku nyakiai, merintahkan ini jangan tersuruh ibadah ini beri itu kan salah itu Umum ibadah itu yang merintahkan Allah dan Rasulnya, bukan bukan wali bukan kiai. Apalagi kalau berkaitan dengan ritual ibadah yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasul kita Muhammad SAW. Ya lebih-lebih seperti itu jelas itu jin. Ya, Insya Allah itu bisa semakin lama semakin bisa dihindari. Jadi jangan putus asa, ya harus apa namanya? yakin. Jadi kita tauri bagi Bapak Imam ya. Dan siapapun yang yang sempat SMS ke nomor saya yang kemudian katanya janjian mau rukiah ya. Kok ragu ya. Kayaknya kayak apa tidak jadi datang itu itu saya pesankan ya termasuk Bapak Imam ini monggo kalau mau ketemu kita ya supaya lebih akrab lebih bisa eh, apa namanya jelaskan mantap ya itu kita punya dokumentasi banyak ya Pak Imam ya dokumentasi murid-murid saya mahasiswa bukan murid ya yang tukang membuat raja itu saya punya file banyak itu ya. raja apa saja ya. itu banyak yang sudah kita bakar dan dia tobat bahkan ya termasuk buku rajanya kemarin sudah kita bakar kita mesnahkan jadi monggo kalau mau uh, apa ketemu nanti bisa janjian kapan di Masjid kalbun Salim atau di Masjid Al Um di Masjid kalbun Salim itu belakangnya Win nah kalau Masjid Al Um itu akan naik lagi ke arah genting gitu ya monggo terserah milih kemana Supaya lebih jelas, ya kita tunggu Dan kita nanti uh, Beri kopiannya Kalau jeningan bawa flash disk yang monggo Flash disk itu Atau nanti uh, Bawa apa, HP yang bisa dikirim uh, File ya, nanti kita kirim via file Atau kalau ndak ya kita tuliskan Ayat-ayat uh, yang Itu untuk pengusiran Terhadap bangsa jin Jadi Uh, itu ya bagi uh, pertanyaan bapak imam ya mudah mudahan Allah merahmati bapak imam mudah mudahan Allah beri daya melindungi menyelamatkan dan menjauhkan dari tipu daya jin yang masuk lewat mimpi yang mengatakan wali yang mengatakan kiai yang memerintahkan ini dan seterusnya mudah mudahan Allah merahmati bapak imam uh, sekeluarga demikian ya bisa saya berikan jawabannya Abdullah terima kasih Ustadz uh... Untuk pendengar yang mungkin yang bertanya hari ini ya Ustaz. Ensuring yeah. ini yang mengirim, mohon bersabar karena kita akan menjawab hutang-hutang kita dulu yang pertanyaan pada tanggal 2 Juli. Iya, yeah, iya. Yeah. Silakan. Dan mudah-mudahan bisa selesai ini hari ini yeah. semua ya, Ustaz. Iya, insyaallah mudah-mudahan. Oh, uh, ini Ustaz pertanyaan dari nomor akhir 7925. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya sakit sudah 4 tahun Diterkuk yeah. kaku Dan kepala rasanya kayak tebal Secara medis normal Sudah MRI Scan TCD yeah. Dan hasil lab semuanya baik Apa saya ken kena Gangguan jin, mohon solusi Pak Ustaz, apa harus diruk ya? Terima kasih Terima kasih Ya, jelas ya? jin kalau didiagnosa dokter rekam medis semuanya normal itu bisa kena jin, bisa sihir, bisa jin karena dosa atau maksiat atau karena ya atau karena keyakinan yang salah, pelajaran yang salah itu bisa. Jadi jelas kena jin. Apakah untuk diruqyah? Iya, salah satunya harus ruqyah. Tetapi sebelum diruqyah, itu perlu didiagnosa dulu. Kalau 4 tahun tuh kira-kira sebabnya apa? atar belakangnya bagaimana kejadian awalnya itu terkait kuat. Begitu terbongkar jin itu langsung ketakutan deredeg ndak karu karuan Itu sudah biasa yang seperti itu. Jadi itu kayak yang kita teknik rukia yang kita apa tetapkan kita terapkan pada semua pasien. Jadi kita telusuri. Kalau sudah seperti itu jin itu ndak bisa sembunyi ya. Terus dipindah dibawa kemana mana saja itu nanti akan terbongkar misalkan dibawa pada pengobatan yang tidak syar'i yang sirik. Itu mesti kita tanya ini mesti memasukkan jin dari orang-orang itu. Kita tanya jin dari sini ayo mana? Sini dan itu nanti kaitannya seperti itu kalau didiagnosa. Jadi uh, jelas uh, uh, Insya Allah kena jin nanti. Cuma kadang itu seperti ini kalau yang bertanya ini masih melakukan ketaatan. Kadang kita dengan memberikan bimbingan, menjelaskan dengan memberikan terapi-terapi ketaatan. Itu banyak yang sembuhan paru-juru ya. Banyak jadi, masya Allah ini mudah ini betul-betul kesempurnaan agama Islam sih untuk untuk keluar dari uh, gangguan jin itu, masya Allah ya Allah dan Rasulnya ini sudah uh, mengajarkan kepada kita bagian dari kesempurnaan Islam ini, ya. bagian dari kasih sayang Allah kepada kita itu. Jadi yang tadinya dunia jin itu gelap, sekarang dengan adanya rukyah sarah itu menjadi terang benderang ya seperti siang bolong itu. Jadi kita bisa. Mendiagnosa gangguan jin Perjin, sihir, ain Dan seterusnya, kita bisa Memperjelas unijin Ini jenis yang pencuri berita yang Ini yang berpindah-pindah Menetap dan seterusnya Itu kaitannya seperti itu Jadi eh, Bisa saja dengan terapi Dengan dialog itu Seorang pasien, orang yang kena gangguan jin itu Sudah tidak membutuhkan rukyah lagi Itu banyak yang seperti itu Baru kalau kemudian Diberi terapi, kau tidak bisa ya dibacakan ayat, itu susah. Atau dengan pembekaman itu bisa. Bekam yang Bekam yang kita terapkan, nasul dengan bekam itu bukan sembarang bekam ya. Bukan hijama hijama yang umum, yang yang yang yang sifatnya itu fizik saja, bukan. Tetapi kebekam yang kita kembangkan itu Bekam yang uh, tujuannya mengeluarkan jin. Tidak ya, ada sedikit eh perbedaan ya ada sedikit ilmu tambahan untuk bekam yang mengeluarkan jin ini dan ya itu itu bisa ya jadi insyaallah bisa itu insyaallah. Jadi tidak usah putus asa. Jadi mohon e, yang dibutuhkan ya tadi itu kalau e, anu biasa SMS bisa telepon atau bisa juga datang ke masjid tadi itu yang sudah kita sebutkan website umat masjid call phone Salim, itu. Terima kasih Ustaz uh, Alhamdulillah ya Ustaz Ternyata kalau kena jin itu juga Tidak hanya dirukyah saja ya Ustaz ya. Bisa diterapi dan dibekam ya Ustaz ya. ya bisa terapi. saja Itulah pendengar ya. Ternyata jika kita kena jin Tidak ya. harus tidak ya. mesti dirukyah Melalui bekam atau terapi Insya Allah bisa Mari kita Ustaz kita lanjutkan ke uh, pertanyaan berikutnya Iya. Ini pertanyaan dari nomor akhiran 59019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh Mohon ciri badan kita ketempelan jin. Jazakumullah khairan Amin. dari Pak Sugeng. Ciri-ciri bahwa tubuh kita itu kita kena, kena jin gitu kan. Ah, iya. Uh, kepada Bapak Sugeng ya. Mungkin uh, lagi mendengar dan ya. mudah-mudahan mendengar ya. Tidak lupa karena ini pertanyaan 2 Juli ya minggu yang lalu, dua minggu lalu, dua minggu yang lalu mungkin ya, karena atau minggu yang lalu gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini Bapak Sugeng lagi mendengar acara kita. Jadi bagaimana ciri badan kita yang kena jin? Lihat dulu eh, sebab masuknya jin ini. Kalau sihir ya tergantung jenis sihirnya. Kalau sihir penyakit ya bentuknya penyakit. Dan penyakit ini ya. Penyakit yang tidak lumrah, tidak lumrah itu sudah dibawa ke dokter Tadi pertanyaan tadi yang ketiga itu ya, yang kan sudah direkam medis ternata tidak ada apa-apanya normalaja lah. di sini. Jadi kalau ada jadi, e, orang sakit, kok sudah dibawa ke dokter kok tidak ada penyakit apa-apa, tidak -apa, didiagnosis ada lain, ada serusnya. Maka itu menjadi ciri utama e, penyakit yang disebabkan oleh jin. Ya itu kalau kaitannya dengan sihir dan seterusnya dan yang lain-lainnya Ya bisa linu yang terus menerus di bagian lengan, kaki Yang kadang bukan karena asam urat, bukan karena diabetes, bukan karena yang lain Bukan karena rematik dan seterusnya Tetapi itu karena jin Biasanya munculnya menjelang malam, atau dalam 12 siang, atau dalam 12 malam Jadi periodik penyakit itu Itu tanda gangguan jin Nah Tanah gangguan jin secara umum Itu terkait pada dua waktu Pada kondisi manusia saat sadar Dan pada kondisi manusia saat e, Katanya dengan tidur Kalau orang kena jin itu Rata-rata Yang katanya dengan tidur ya Sulit tidur, kecuali malam gitu ya. Jadi hati-hati Bapak ibu yang dirahmati Allah Kalau ada putranya Kok tidurnya jam 1 Terus jam 2, terus itu hampir kemungkinan besar dipastikan kena jin itu. Kecuali kalau memang kerjanya lembur, begadang, nganggur kosong kok sulit tidur, tidurnya jam 1, jam 2 itu insya Allah kena jin itu ya. Itu salah satunya. Kalau tidur itu tidak tenang. Tidak ya, tenang Tidak tenang, kejolak, terus bangun ya, Tidur lagi, bangun, tidur lagi Mimpinya buruk-buruk -buru. Mimpi dikejar binatang Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi Mimpi berjalan di kuburan Dikejar-kejar, mau dibunuh orang Dikeliati makhluk yang menyeramkan Dan seterusnya, itu mimpinya Kadang-kadang teriak-teriak sendiri dalam mimpi itu Kesakitan, jerit-jerit Itu tanda gangguan jin Itu gangguan jin atau sebaliknya tidur Saja penggaweannya itu Tidur gak bergairah Banyak tidur Masih mudah tidur aja Kalau udah nempel kasur Sudah sulit bangun nah, Itu juga bisa indikasi kena gangguan jin Apakah itu sebabkan karena ain Penyakit ain dan seterusnya Jadi itu katanya dengan uh, Kondisi orang uh, Dengan tidurnya nah Kalau dalam kondisi sadar yak, doh, Bangun ya dalam kondisi terbangun gitu ya bisa soda yang ngeluh pusing yang bukan karena penyakit lambung bukan karena gigi bukan karena ya penyakit-penyakit fisik -penyakit yang lainnya hanya tiba-tiba muncul kemudian di jam-jam tertentu pusing dan terus pusing ini terus ya terus ya. artinya periodik ya, berkala tapi terus ada itu bisa menjadi tanda Orang kena gangguan jin Mungkin karena e, Kesalahannya atau kena dan seterusnya Kemudian Linglung, dari banyak blank Banyak kosong, banyak linglung ya, Itu juga Tanda itu Jadi Hampir semua mayoritas orang kena jin Itu masih mengalami proses ini, linglung Artinya diikuti Dikuasai pikirannya oleh jin Harus dia ikuti Pikiran jin itu, Jadi, kalau dilihat oleh kita itu dia ngelamun, kosong, blank. Sering seperti itu, diam lama. Dan kalau parah, itu bisa senyum-senyum sendiri, seperti dialog sendiri, ketawa sendiri, ya itu lebih itu parah. Kalau diteruskan ya seperti orang gila. Itu tanda-tandanya. Ya, kalau berkaitan dengan sifat perilaku pemarah, memarah jadi pemarah. Itu kalau mungkin besar kena besar bahkan bukan kena jin tapi itu menjadi tanda dirinya sudah kena jin pemarah, penakut yang berlebihan. Ya jadi, terus kemudian ini apa e, tenggelam larut dalam kesedihan dengan mungkin ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya terus gitu enggak bisa melupakan kesedihan. Itu tuh juga menjadi tanda ya, tanda orang itu kena jin, kena gangguan jin. Jika diikuti dengan tanda-tanda yang lainnya Kalau yang lainnya bisa teriak-teriak Bisa kamu Kalau di kamar mandi lama Kalau sifat yang lainnya Kalau anak itu berani sama orang tuanya Nyentak, gitu ya, Itu jadi tanda Gangguan jin Bisa juga eh, Kalau seorang suami itu Pokoknya Gowating istrinya arah, Gampang nyentak gampang Pokoknya istrinya itu kayak gak ada harga dirinya tidak ada nilainya yang Sering dimarahi, sering dibentak Atau sebaliknya Istri yang sering lawan suaminya Ngamuk, suaminya sampai ketakutan Itu pun tanda kena jenis Dan saya sebutkan semuanya ini Tapi tidak untuk menakut nakuti Bertahap ya, Nyendengan ikuti semuanya Yang kawan muslimin Kajian ini insya Allah akan uh, memberikan manfaat Suatu saat kita akan sampai di bab terapi Itu insya manfaatnya besar jadi itu saja dari saya untuk pertanyaan Pak Sugeng ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa memberikan manfaat bagi Pak Sugeng. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Uh, kita lanjutkan pada pertanyaan hutang ya Ustaz. Pertanyaan hutang ini Ustaz. Ya. Yang tanggal 2 Juli Ustaz. Ini pertanyaan yang nomor 25 Ustaz. Insyaallah tinggal 9 ini Ustaz yang berikutnya. Iya. Ya. Ini pertanyaan yang nomor 2, 25. Uh, dari nomor HP Akhiran 5676 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ustaz Jadi roh manusia yang sudah mati Tidak bisa kemana-mana iya Itu pertanyaan pertama Ustaz Kemudian yang kedua Ustaz Sekalipun roh seorang mu'min Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Kalau ditanyakan Tidak bisa kemana-kemana Itu juga tidak benar ya, Artinya roh orang mu'min bisa berkunjung Pada roh yang lain Itu di alam roh. Nanti di alam roh dia bisa. Tapi keluar dari alam roh itu tidak bisa. Itu bisa dibaca di kitabnya Ibnu Qayyim Ar-Ruh, ya, kitab Ar-Ruh. Itu membahas tentang sulukul ruh. Roh. Meskipun ya, uh, tentang roh ini kita diberi oleh Allah ilmu sedikit ya, wa ma'udtu tu ila ila qalila ya minnal ilmi ila qalila. tentang tentang ruh ini kita diberi sedikit. Sedikit ini kita merujuk pada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Apa yang dijelaskan oleh para ulama Salafus soleh yang dahulu Dari sahabat, dari tabi'in, tabi'u tabi'in Dan seterusnya yang mengikuti Itu saja kita mengikuti itu Kalau di luar itu ya kita berhati-hati tidak bisa mengikuti Apalagi kalau hanya sekedar mitos dan seterusnya Jadi kalau ditanyakan apa keroh Tidak bisa kemana-mana Dalam arti Ke bumi, keluyuran Ke kehidupan kita jelas tidak bisa itu itu korin, jin korin yang gentayangan Yang menipu ya, Mungkin bapak kita yang sudah meninggal Ibu kita yang sudah meninggal Atau bahkan guru kita, kiai kita yang meninggal Itu bisa saja disurpai oleh korinnya Kemudian datang seolah-olah roh roh kiai Itu banyak yang seperti itu Jadi kalau ditanyakan roh itu tidak bisa kemana-mana Dan mati ke bumi, kemudian keluyuran saya yakin kalau roh itu bisa keluar dalam alam roh kemudian ke bumi. Roh yang dilakukan roh itu pasti beribadah kepada Allah. Karena sudah tahu salah dan tidaknya dirinya gitu loh. Ya. Dan kalaupun roh itu roh orang suci, ya tentunya akan menyelamatkan manusia seluruhnya ini, memberi daya karena sudah tahu mana yang hak dan yang benar dan dia. Tapi kan tidak begitu kenyataannya. Malah membuat aneh-aneh malah nyuruh ibadah-ibadah yang bid'ah dan seterusnya karena itu itu itu adalah jelmaan setan dan bukan roh. Insyaallah seperti itu. Yang kedua tadi apa? Ah, memang orang mukmin gitu. Ya, sama setan. Iya ya, sama. Sama aja. Uh, kita lanjutkan Ustaz ya, Ustaz ke pertanyaan yang nomor 26, Ustaz. Iya, yeah. nomor 6. Uh, dari nomor akhiran 7524. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Stad ada saudara saya yang dimasuki Jin saat diajak dialog dia mengaku dikirim oleh seseorang. Apakah kita bisa mempercayai pertanyaan, pernyataan Jin, ter pernyataan uh -huh. jin tersebut? Uh, kalau masalah itu hati-hati ya. Ini berkaitan dengan sihir. Sihir itu ciri utamanya namimah, madu domba. Jadi kalau ada Jin sihir ya Jin dari sihir kok menyatakan saya dikirim ini dikirim ini itu? Hati-hati, bisa saja di domba Bisa saja pelakunya tidak nah, Caranya gimana Ya lihat aja materi Proses rukia itu sendiri Kalau rukianya itu syari Benar ya Dia itu akan masuk Islam terlebih dahulu Dan keislamannya bisa kita pastikan Kemudian dia Kejanji akan keluar Baru kemudian dia akan Cerita misalkan saya itu Ikut ini, dikirim ini ya. Itu pun juga kita tidak akan kemudian ngeluruk orang yang ngirim marah sampai terjadi carok misalkan ya kalau di kalangan Madura ya, itu tidak benar atau justru sihir dilawan sihir itu tidak benar ya kalaupun jenya mau tetap meyakinkan bahwa saya dari kini dari iya kita terima tapi sekarang permasalahannya kamu harus keluar kita tanya dari dengan apa kamu dikirim disimpan di mana kamu di rumah ini di tubuhnya ini kamu tinggal di mana di situ nanti kita bisa menghancurkan bukhulnya dengan ayat-ayat Rukyah, ya ya sihir dan seterusnya itu. Insya Allah seperti itu. Ya. Jadi belum tentu bisa dipercaya, bisa benar bisa salah itu karena virgin-nya. Apalagi kalau sihir itu biasanya enami madum apa adu domba dan ceman yang bisa tertipu. <kuh> ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 27 Ustaz dari nomor akhiran 0897. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, I, uh, Ibu Sri Ustaz. ini dari ya. Ibu Sri. Ustaz uh -huh. saya mau tanya Bagaimana mengatasi Bersaing dagang dengan orang yang Musyrik oh, atau gitu. Pelarisan Waalaikumsalam warahmatullahi oh, wabarakatuh Masya Allah ini bagus sekali ya Ibu Sri uh, Mudah-mudahan suri ini dirahmati Allah Dagangannya laris gitu ya Kalau uh, nanti tidak jelas ya, Bisa uh, nemui uh, Kita yang ada di masjid ya Mungkin ada Uh, mengenai persaingan ya ini biasa dunia sihir ya, pelarisan ya, apalagi lawannya musrik itu ya cara yang paling aman ya tadi itu cara dagangnya cara jual belinya yang islami jangan kemudian terikat dengan proses riba karena itu bagian kelemahan yang bisa ditembus oleh dunia sihir nanti yang islami ya, kalau nimbang nimbang yang benar ya ya kalau Tar-menawarnya, yang benar <tuh> Yang syari, karena Yang dicari itu kan keberkahan Rezeki yang berkah itu Meskipun orang dalam kondisi Banyak rezekinya tapi kan tidak berkah kalah dengan yang sedikit, tapi berkah Itu yang harus dipahami Kemudian bagaimana cara Mengantisipasi, ya tadi itu Jangan masang jimat Jangan masang raja, bersihkan Semuanya itu, kemudian Uh, ya tidak apa-apa, uh, ada ngangen-ngangen pak, renggeng -reng gitu ya. Kalau di di bedaknya, di tugu nya itu diputarkan aja muratal itu. Ya hitung-hitung sambil menunggu pembeli itu hatinya biar tentram, nggak ngelamun sana kemari. Itu nanti kalau diputarkan nonstop bu ya, bu ya, diistolkan nonstop itu akan meledakkan, menghancurkan buku yang sudah terlanjur terkirim itu nanti akan meletus itu akan ceder, akan bau gosong, kelihatan media siurnya beras kuning, tanah pasir itu nanti akan muncul semuanya itu cara yang menghancurkan begitu. jadi jangan putarkan saja al-baqoroh terus kalau bagus itu di sudut-sudut ya di toko atau bedak ya itu dengar semua lantunan surat al-baqoroh itu. ya muratalah seperti yang kita putar di jedah kajian itu itu seperti itu bisa kalau mau ngopi nih monggo di kopi ya, Di datang ke masjid khalifun salim tuh ya allah bisa dan itu itu yang pertama yang kedua ini kan bisa ngambil air ya ini cara car, caranya untuk mengusir jin yang sudah ada di lantai itu ya di pojok pojok di sudut ya sihir yang masuk itu ambil aja bak bak ya bak kemudian isi air yang bersih gitu bawa keluar dari kamar mandi ya, di ruang tengah atau di, pokoknya tidak di kamar mandi kemudian ini kalau di kitab-kitab disebutkan ya e, masukkan tangannya jendengan atau siapa yang e, jendengan percaya ketaatannya itu masukkan ke dalam air kemudian jendengan bacakan ayat-ayat rukyah mulai dari surat al-fatihah yang baca tau dulu baca kemudian baca basmalah surat al-fatihah kemudian ayat kursi kalau hanya bisa alfateka kursi alfalak annas ya sudah itu diulang, ulang terus memohon kepada Allah untuk menghancurkan uh, sihir pelarisannya uh, lawan tadi itu yang mungkin god nyir jenengan terus kemudian jadi sepi itu niat untuk menghancurkan menghancurkan pukul menyaru sihir itu terus sampai jenengan mantap dan waktu membacanya itu kena air yang dibak itu berpengaruh itu akan berpengaruh terhadap air itu. Nah, syarat itu setelah itu buat dipel, buat ngepel atau disiram, terus masukkan sebagian disemprotannya burung itu disemprotkan di pojok-pojok, pojok-pojok toko, pojok bedak di atas-atas. itu nanti akan mengeluarkan efek sihir, pengaruh sihir itu. sambil terus diputarkan selama tiga hari berturut-turut e, albakoro itu. nah kalau ternyata model permainannya kotor terus, pakai sihir terus putarkan terus ini, tidak usah dimatikan. jadi kan tidak usah datang ke orang pinter yang ngasir raja jimat dah, malah nanti tersesat nanti itu, malah nambah cinan. ini sudah sudah terbukti, sudah uh, apa besar manfaatnya ya karena teruji. Uh, ada dulu yang sama ya kasusnya ditanyakan oleh Bussi ini ya dari Situ itu toko keramik terbesar ya omsetnya di Situ kalau tokonya ndak ada yang lebih besar tapi omsetnya besar itu ya begitu terkena Persaingan dagang, lawan dagangnya harus ada sihir dan itu kita terapi. Salah satu bentuk terapinya adalah dengan mutarkan itu. Insya Allah itu sudah cukup. Itu kalau mau ngirim lagi itu akan mantul ke pengirimnya dan akan wah bah bahaya itu bisa, nggak karu-karuan itu nanti. Jadi itu ya jangan ke ke tempat yang lain itu cara untuk melindungi. Ya kalau anu ya sering butuh dan seterusnya dan hati-hati menerima pemberian. Uh, makanan dan sebagainya Itu bisa juga uh, Ya ya hati-hati itu bukan berarti harus takut gitu ya, ya Untuk mengantisipasi Itu untuk Berseri ya mudah-mudahan bisa Dipahami dan memberikan manfaat bagi Berseri Terima kasih Ustaz uh, Kita lanjutkan pada pertanyaan Yang nomor 28 ya, Dari enggak. pertanyaan tanggal 2 Juli ya. uh, Ini dari nomoran akhir 22619 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz, gimana caranya pertama kali kita nerukyah orang? Pertama kali nerukyah orang. Maka yang harus dilakukan adalah persiapan diri kita dulu. Nanti al marhalatul ula, Nanti, tahapan pertama adalah qabla ilaj sebelum pengobatan adalah tahapan sifatul mu'allid, sifat ciri orang yang bisa merukyah yang yang harus dilakukan oleh orang yang merukiaya. Pertama yang harus dilakukan kita taat dulu istiqomah dosa kita kita lurus, kita ngerti tentang dunia jin yang tadi minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas itu, itu harus dipahami dulu. Kalau itu sudah dipahami, baru kemudian kita lakukan langkah awal mendiagnosa. Jadi kalau ada orang merasa dirinya kena jin, itu kita tanya apa keluhannya? Kapan keluhan itu terjadi? <tuh> Masih ingat dak sebabnya? Dari situ nanti kita akan tahu uh, orang ini kena jin dari mana, sebabnya apa, kapan dan berapa lama, berapa lama itu nanti akan ketahuan. Nah dari situ sudah ditindaklanjuti gitu ya. Tindaklanjuti dengan kalau memang itu masalah psikologi karena stres, karena sedih ya kita kita apa motivasi ya. kita kita beri nasihat yang menyebabkan dia bisa menerima kejadian itu, bisa menerima kasus itu, peristiwa itu sehingga dia tenang, sabar dan seterusnya. Kemudian lihat dulu seberapa parahnya. Kalau parah ya itu bisa diterapi dulu misalkan kita suruh dengan uh, Sholatnya tolong dijaga istiqomah ya terus baca Quran, terus salat malam misalkan Terus setikir pagi, suri, dan seterusnya Itu awal-awalnya begitu Kalau itu bisa, ya insya Allah akan sembuh Tetapi kalau ternyata itu belum bisa dan tidak bisa Ya harus dirugia dulu Caranya merugia pertama Langsung aja dipegang darah ubun-ubun Dibacakan ayat di depannya Di kanan-kiri ada yang megang juga Ikut membacakan ayat Ayatnya ini Al-Fatihah, ayat kursi kalau kasusnya kasus sihir ya bisa ditambah dengan surat Al-Faqih 102, Yunus 881, surat Al-Sopat, Al-Kafiy 1 sampai 10, surat Al-Muminah 15, surat dan surat-surat yang lainnya Al-Falak, Anas, ya, surat Jin, surat At-Tuqon, surat Al-Rodhu itu itu semuanya bisa e, dibacakan. Intinya harus kembali pada Quran atau doa-doa yang masrur yang disarankan oleh Rasulullah ketika sakit itu dibacakan kepada orang yang kena. Jadi nanti terus begitu karena ditanyakan hanya bagaimana uh, apa yang harus dilakukan utama kali ya ya tadi itu. Nah yang lebih awal lagi setelah anu tadi ini lupa itu membersihkan membersihkan tempat uh, orang yang kena jin dari uh, berbagai yang menghalangi masyarakat masuk. Jadi simat simat dibersihkan dulu. Kondisian ruangan ruangan harus steril gitu ya. Nah sebelumnya lagi itu harus memahamkan dulu. Ini rukyah ini bagian dari jalan Islam, bukan dukun. Jadi status yang bertanya ini itu jelaskan bahwasanya kita ini bukan dukun, tapi ini bagian dari kesempurnaan Islam dan seterusnya. Itu langkah awal itu harus begitu supaya tidak salah paham. Baru kemudian langkah-langkah tadi itu diikuti dan seterusnya. Insyaallah seperti itu. Terima kasih Ustadz yeah. uh, kita lanjutkan ke nomor 29 dari pertanyaan tanggal 2 Juli. Iya. Yeah. Uh, ini dari nomoran akhir 7495 Ustaz. Asalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang stres itu dirasuki setan apa jin? Ya setan ya jin sama saja. Setan sama itu kan ya. bang, bangsa jin ya, yang duraka kepada Allah. Kalau ditanyakan setan atau jin ya dua duanya sama. Nah, setan itu bangsa jin, loh. tapi jin belum tentu setan. Kalau setan jelas jin. Kan gitu ya. Jadi dirasuki ya Kenapa ya, karena tidak mau tawakal kepada Allah Tidak mau menerima kodok Takdir Allah yang buruk, karena itu stres Padahal itu bagian dari kesempurnaan iman Harus sabar, karena itu Kalau memilih sesuatu, jangan memaksakan Gendak dihadapan Allah Yang baik itu menyerahkan urusan Keputusan ya, Itu kepada Allah, sehingga harus tidak Tidak stres, karena kita Mengembalikan urusan itu kepada Allah Kalau Allah sudah berikan, Ah, ya itu kita terima itu membuat kita lebih tenang, lapang dan tambah semakin dicintai Allah. Jadi itu kunci cinta hati stres itu nata tauhidnya untuk selalu menerima menerima keyakinan eh, apa takdir eh, rukun iman yang ke-6 ya. menerima dan meyakini takdir eh, yang buruk itu itu bagian dari ketetapan Allah yang harus kita terima tidak boleh kita tolak. Jadi setan itu jelas bahasa jin dan jin belum tentu setan. Terus Terima kasih Ustaz ya. Di setan itu termasuk sifatnya ya Ustaz Sifatnya jin ya Ya Bisa sifat betul ya, ya, oh. Konteks ayatnya ya. Ya Kita lanjutkan Ustaz Insya Allah ini tinggal enam, Lima pertanyaan lagi Ustaz ya. Dari tanggal 2 Juli Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz uh, Kita lanjutkan ke nomor 30 Ustaz Pertanyaan 30 Dari nomoran akhir 15-13 Kalau hubungan badan Dengan ya. istri tapi membayangkan dengan orang termasuk kena jin Ya kalau langsung disimpulkan kena jin juga belum tentu Tetapi kalau dikatakan tidak kena jin juga belum tentu Tergantung itu kan Tergantung separah apa dia mengekspresikan hubungan itu dengan wanita yang, yang dikendaki Kalau setiap kali berhubungan misalkan ya Setiap kali berhubungan ya setiap saat itu wanita itu dihadirkan Itu bisa kena jin itu atau gampangnya gini, tidak tidak tidak muncul mood, tidak tertarik kecuali dengan membayangkan hubungan dengan wanita lain itu bahaya sekali itu bisa kena itu. Itu enggak benar ya. Kalau misalkan hanya satu dua kali terti apa ter, tergoda lihat wanita di luar kemudian datang istrinya terus eh uh, menggauli isinya itu belum sampai pada taraf kena gangguan jin. Tetapi kalau sudah saring dan tiap saat berhubungan itu hanya itu saja apalagi kalau itu termotivasi dari film porno ya dari film-film yang dilihatnya terus kemudian dia terapkan dengan uh, isinya naudzubillah jangan jangan itu jangan dicontoh itu bisa membuktikan kalau dirinya orang itu kena jin itu ya ya kira itu terima kasih Ustaz kita lanjutkan ke nomor pertanyaan nomor 31 dari tanggal 2 Juli Uh, nomoran akhir 8 738 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, waalaikumsalam saya waalaikumsalam. mau tanya Sebagian orang mengatakan Tuyul Bayi bajang Itu katanya jin yang masih kecil Dan dia bisa besar Atau dewasa Itu bagaimana Ustadz Ya karena itu tidak ada dalilnya Tidak ada dasarnya hanya mitos yang berkembang Ya bisa benar bisa salah kan apa kalau kita misalkan kita tanyakan itu benar dalilnya dari mana kan katanya katanya katanya nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita tolak ya kita menolak dengan dasar apa? Dan juga kita tidak tahu tentang dunia Jin yang detail seperti yangnya ketika kita melihat manusia melihat anak-anak kita, oh, ini anak kita yang masih kecil dan akan besar dan seterusnya. Karena itu yang paling aman yang paling baik ya kita cukupkan bahasanya itu bangsa Jin. Apakah itu anak ya bisa saja. Atau kait kembali yang besar Terus menjelma dari tuyul Itu bisa, tadi itu ya Kembali pada tasakul itu Jadi jin itu bisa menyerupai apa saja Termasuk anak kecil yang dianggap Sebagai anaknya tadi Anaknya jin yang bisa besar Ya bisa, atau ya Kalau merujuk pada Kejadian sahabat Abu Rairo Itu bahkan bukan Karena jin yang dipegang oleh sahabat Abu Rairo Itu kecil, gulam ya, Bisibil gulam, seperti seorang anak remaja masih ya mendekati balik gitu jadi itu malah malah itu bukan anak jin itu sudah jin ya jadi jin dewasa bahkan dia mengatakan waliyalun ya, dan Bagiku ada keluarga terus bilang kalau ada hajat yang sangat darurat karena tidak makan dilepas ya, sama sahabat abu dhuhiro dan seterusnya itu itu bahkan bentuknya kecil itu jadi kalau tidak mesti yang kecil itu mesti jin anak yang namanya Duyul itu nda gitulah ya. Karena untuk memastikan itu itu kita butuh dalil. Dan karena itu ya tidak perlu terlalu masuk terlalu jauh. Ya. Cukup ini kita pahami sebagai wacana tentang dunia jin gitu aja. Kalau detailnya ndak usah itu ndak ada manfaatnya. Gitu. Silakan. Terima kasih Ustaz Kita lanjutkan ke nomor. Pertanyaan nomor 32 Dari pertanyaan tanggal 2 Juli nah. nomor akhir 9-3-1-9 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wartawan. pernah dengar yeah. Kalau kita minta pertolongan jin Lalu ingin wujud yang sebenarnya nah. Jinnya pun minta persyaratan nah, Seperti ini. Al-Qur'an diinjak-injak. Jin akan menampakkan wujud yang nyata, yang nyata. ya, ya, ya kalau ini benar, ini sudah masuklah perdukunan, waya sihir ini. Jadi intinya ya kaum muslimin yang dirahmati Allah di mana berada, siapa saja yang mau melecehkan ayat-ayat Allah, mulai gina Islam, menginjak Qur'an. Menentang Allah Itu nanti akan ada penggambaan dari bangsa jin Semakin berani Semakin berani ya Menghina Allah ya Dengan menginjak Quran dan selusnya, ya Semakin besar Semakin besar eh, apa, Jasa yang diberikan oleh jin itu Kepada manusia Jadi kalau Sekedar menampakkan ya tambah bisa lagi jelas wujud aslinya karena mau menghina Allah dengan menginjak Quran tadi itu. Jadi kalau kalau, kalau apa? E, tadi ditanyakan seperti itu ya sangat bisa bahkan dunia perdukunan itu kalau dengan hanya menginjak saja tidak hanya kedan nampak bahkan dituruti itu. Permintaannya akan dituruti, ya, daya sihirnya santetnya itu akan keturutan. Itu dengan karena mau menghina mengapa menghina Quran gitu ya bahkan ada yang menulis dengan darah kait naoto ya itu bahkan dimasukkan di kloset Quran itu itu nanti dukunnya tambah semakin hebat dan dunia perdukunan tuh parah gitu. itu tidak boleh ya jadi betul pernyataan itu betul cah Jayakawah ya, atas masukkannya itu memang seperti itulah ya pak ya yang, yang terjadi dalam dunia kesir kesirikan dunia sirikan perdukunan Terima kasih Ustaz Ini ya. pertanyaan yang tanggal 2 tinggal 2 Ustaz Alhamdulillah Ustaz Mudah-mudahan bisa selesai ini Ustaz mm -hmm. Tapi jam sudah menunjukkan uh, 17 lewat 24 Ustaz ya. uh, Kita lanjutkan Ustaz Dari pertanyaan nomor, nomor 4676 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Afwan mm -hmm. Ustaz saya tanya lagi Saya kontrak rumah Dan ada satu kamar yang tidak boleh ditempati dan tidak boleh dibuka. Wah, apa itu? Apakah kamar tersebut bisa menjadi tempat jin, Wah, meskipun sudah jin. kami sekeluarga selalu, mensol mensol selalu mensolatkan, mensolatkan. Hmm. ada isu dari tetangga rumah tersebut yang makhluk halusnya. Bagaimana solusinya, Ustadz? Ya, ada makhluk halusnya di kamar itu, ya. gitu ya. Meskipun sudah rumah itu disolatkan dan serusnya. Ya. Ah, sebaiknya pindah saja. Kalau bisa dibatalkan, batalkan saja Karena itu sudah jelas-jelas kalau ada satu ruangan tidak boleh dibuka nah, itu biasanya rumahnya jin itu, kamarnya jin itu ada tempat penyembahan itu biasanya itu Ya ada tumbal, ada anu dan seterusnya Dan itu nanti ganggu terus Kalau sudah terpaksa ya gini aja, tidak usah dimatikan murotalnya itu Nanti bisa menghancurkan yang di kamar itu Tapi ya tetap kalau kamar itu tidak dibuka, tidak dinyalakan lampunya terus terus bukulnya juga tidak dihancurkan ya akan terus akan ada pengisinya terus kalau habis dihancurkan ada terus yang masuk dan seterusnya kenapa enggak pernah dibuka enggak ada lampu enggak pernah ada aktivitas di dalamnya utas manusia jadi kalau saran saya daripada berisiko ya dioper kontrak atau enggak usah kontrak lagi atau dibatalkan kontraknya atau ya kompensasinya ya, mungkin tinggal apa dikurangilah balik berapa itu, itu menurut saya begitu tidak ya, usah ambil resiko Tapi kalau sudah terlanjur dan yang bertanya ini berani Tidak apa-apa Itu bisa diatasi insya Allah Karena bagaimanapun kuncinya menghadapi jin Menghadapi setan itu Kita harus berani, kalau kita berani dia takut ya. Ya, Tadi itu putarkan aja, terus Merotal di samping kamar yang tidak bisa dibuka Itu nanti bisa Tidak karu-karuan bagi jinnya itu Nanti akan bisa keluar Ya Terima kasih Ustaz Alhamdulillah hmm. tinggal satu pertanyaan Ustaz Yang yeah. pertanyaan tanggal 2 Juli Ustaz Dan mudah-mudahan yang bertanya hari ini bisa bersabar Jika tidak terjawab hari ini Insya Allah kita jawab pada hari Senin besok ya Ustaz Insya Allah insya. Yeah. Dan waktunya lama Ustaz Apa? Oh, waktunya lama Ya jam 7 sampai jam 10 ya yeah. hmm. Dan mohon maaf pada pendengar setia Radio Al-Um Dan mohon bersabar karena ini sudah Mangrove dan mangrove mungkin supaya, uh, kita sudah ini saya kembalikan kepada Ustaz untuk tutup Ustaz Iya, jadi mohon sabar saja. Saya tidak menyimpulkan apa-apa. Mohon sabar. Mungkin suatu saat karena supaya tidak berhutang-hutang dengan pertanyaan itu ada sesi yang khusus tanya jawab dok itu tu enak gitu. Saya. Karena setiap kali kita buka kajian itu selalu pertanyaan menumpuk kan gitu. Iya mungkin satu saat ya kita mungkin bisa diumumkan oleh penyiar dan operator itu ya ada waktu khusus untuk menjawab pertanyaan saja itu. Itu mungkin akan lebih baik gitu. ya. Ya, insyaallah seperti itu nanti mungkin ada pemberitahuan secara resmi uh, mengenai teknis uh, pertanyaan yang belum terjawab. Kalau yang jelas Senin besok malam itu pada Isa insyaallah kita lanjutkan kajian kita dan juga akan kita jawab pertanyaan yang sudah masuk dan mungkin juga nanti yang akan masuk itu makanya tadi itu kalau numpuk itu itu ya kita mohon maaf ya sabar ya, mungkin baru minggu depannya dan seterusnya jadi saya kira itu aja e, pesan dari saya mohon sabar dan e, insyaallah e, kita akan habiskan kitab ini yang bisa manfaatnya akan besar mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah, dirahmati Allah dari tipu daya setan, dari gangguan jin, dari gangguan ain, dari gangguan sihir. Bagi yang sudah kena, mudah-mudahan Allah ringankan, Allah sembuhkan, Allah keluarkan gangguan jin, ain, sihirnya itu dan Allah beri petunjuk untuk selalu ya berhubungan dengan rukyah bukan dengan dukun, dengan sihir. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya. Uh, saya akhiri dengan doa kah para muslim subhanakallah walhamdulillah satala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh